Mitra Bisnis, pelin-pelannya pemerintah dalam mengambil keputusan soal pembatasan BBM bersubsidi malah membuat semua orang bingung, khususnya bagi para pengusaha yang membutuhkan kepastian. Sebelumnya juga pernah ada rencana kenaikan tarif listrik yang sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya. Yang ada hanyalah wacana-wacana yang terlempar ke publik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowirio. Pabintoro, apa komentar anda? Jadi memang yang dibutuhkan pengusaha itu adalah satu kepastian, ya. Syukur-syukur kepastian itu lebih supporting dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya ada kenaikan BBM atau apapun, itu harus tegas. Naiknya berapa dan mulai kapan? Itu. Sehingga kita bisa mengadakan persiapan-persiapan menuju ke sana. Nah, sekarang ini katanya pemerintah tuh ya saya tidak tahu karena apa, tapi ketegasan itu tidak ada. Udah rame-rame BBM mau naik, orang begitu tahu BBM mau naik mengadakan persiapan-persiapan karena stok yang saya masukin sekarang itu kan mungkin saya jualnya baru bulan depan, sehingga saya bisa mengantisipasi itu gitu. Nah. Ini tidak terjadi. Nah sekarang lagi ada bacana mau 1.500 cc ke atas dan lain-lain lah. Yang penting tegas dan kapan mulainya. Itu aja yang dibutuhkan. Jadi sekarang gini ya, kalau BBM naik ya, beberapa orang sudah kan berhitung. Kalau begini saya mesti jual sekian, ya kan? Lalu ternyata kan pelan-pelan dia naikin harganya. Ternyata BBM nggak naik. Kan nggak benar juga gitu. Nah kalau kita lihat orang pinter bicara kan, kalau misalnya bahan bakar bersubsidi naik ke 6000 itu inflasinya naiknya cuma 1%. Tapi kontrolnya kan jauh lebih gampang. Saya sih nggak bisa mikir nih dengan dengan stiker, dengan apalah. Itu kan bagaimana kita kontrolnya kan? Kan kita nggak bisa memberikan satu aturan, tapi fungsi kontrolnya susahnya setengah mati. Akhirnya mubazir juga itu. Nah, ketidakjelasan itu mesti dihindarkan. Jangan digonjang ganjingin terus, itu, itu, itu menurut saya yang paling penting ya. Tapi kalau menurut bapak, apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk merealisasikan rencana-rencana kenaikan harga BBM maupun tarif dasar listrik itu? Gini, kadang-kadang di satu pihak kita ini usaha, di satu pihak kita ini juga rakyat, ya kan. Saya pikir BBM tidak dinaikkan sehingga anggaran pemerintah itu jebol, saya bilang itu lebih parah lagi, gitu. Nah, mengenai BBM, bahwa itu naik, menurut saya sih logis aja, gitu. Nah, kalau kita misalnya lihat industri otomotif luar negeri, Ya, itu mereka juga menciptakan mobil-mobil yang tambah lama tambah hemat bahan bakar gitu loh. Jadi menurut saya, logis-logis aja kalau bahan bakar itu akan naik. Dan saya pikir untuk kita hidup juga biar berhemat, menurut saya sih nggak masalah ya. Kalau mengenai kenaikan tarif listrik, Pak? Sama lah, TDL atau BBM lah. Itu kan menjadi bahan dasar dari kalkulasi harga, kan? Ya kan? Saya rasa baik listrik maupun mobil pun... Kalau kita misalnya ambil contoh nih ya AC. Sekarang kan AC juga jauh lebih hemat daripada AC zaman zaman dulu. Begitu juga mobil, pemakaian bahan bakarnya juga hemat daripada mobil-mobil tua, ya kan? Nah itu itu menurut saya lumrah-lumrah aja gitu. Demikian Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrawiryo. Saya Wendy Lim.